di bisnis pada percobaan-percobaan baru tentang teknologi otak telah ditemukan banyak sekali perkembangan yang sangat menarik. Yang pertama adalah tentang bagaimana kita bisa lebih mampu mengingat hal-hal yang biasanya sering terlupakan. Ada percobaan pada otak di mana otak kita diberi elektrode electrical current ya jadi apa? gelombang listrik perlahan ya. Dimana orang itu ternyata setelah diberikan gelombang mampu mengingat nama-nama bintang film 40% lebih banyak daripada grup yang tidak diberikan elektrode. Nah Hal-hal seperti ini yang menarik adalah film Johnny Mnemonic ini sudah membuatnya dulu ya Jadi seolah-olah ada komputer di otak kita yang bisa ingat sesuatu Tapi dalam real life kehidupan kenyataan sudah mulai ada hal ini Hal yang kedua, saya ingat dengan film Inception, ya kita bisa masuk ke mimpinya orang dan melihat mimpi orang. Ternyata riset baru bisa membuat kita lebih mampu mengingat mimpi kita. Nah ini juga lucu ya, jadi neuron di e, otak kita itu diberikan respon. Sehingga dari aktivitas otak yang dipantau dengan komputer, kita bisa mengetahui bahwa orang itu sedang bermimpi dan kita bisa membuat dia lebih ingat akan mimpinya. Ini breakthrough yang kedua yang cukup menarik dalam riset tentang otak. Breakthrough yang ketiga juga menyeleh sekali, aneh menurut saya ya. E, mengingat film Men in Black di mana orang di flash itu lalu bisa lupa memorinya Ternyata sekarang sudah mungkin kita membuat satu alat yang bisa membuat orang melupakan. Sebagian dari otaknya Nah ini tentu masih sangat eksperimental Dan belum sampai pada aplikasi yang real Tapi bayangkan orang yang pernah mengalami trauma Dalam kehidupan masa kecilnya Mampu dibuat sehingga dia bisa melupakan Bagian atau sirkuit di dalam otaknya Sehingga dia bisa melupakan Bagian yang sangat buruk dalam kehidupannya itu Ini tiga riset yang cukup menarik di dalam riset tentang otak. Jadi masa depan kita cukup aneh dan sedikit menakutkan mungkin ya. Karena riset tentang otak sudah begitu maju dan kita dapat melakukan sebuah editing terhadap otak manusia. Tentu masih jauh sekali, tapi seperti juga teknologi selalu akan datang dengan tiba-tiba ya. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Bisnis Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya, Tanah Di Santoso. Sukses selalu untuk Anda.